Ada Ramayana, ada GDC juga ada Anissa Rahma Ju. GDC luar biasa Saya sapa dulu buat semuanya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh